Pada detik hari ini pun kita semuanya masih bisa menikmati indahnya agama kita yaitu Al Islam. Jangan sekalian Al lagi mengubur pada siang hari ini kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita dan pada hari ini kita masuk di usia 5 sampai 12 tahun bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tidak ada yang lupa Sebulan yang lalu Materi kita yang terakhir sampai eh, Memang ciri-ciri manusia itu tidak akan lupa ya. Dan ini manusia semua itu. Terakhir Kita kemarin sampai Habis makan daging lupa semua ya? Pembelahan dada kan, Kalau tidak salah Dada Rasulullah dibelah Oleh dua malaikat Dan insyaAllah Poin-poin yang akan kita ambil Yang pertama lorong sejarah Dan ringkasan materi Pertemuan yang lalu Yang tadi baru saja kita lupakan Setelah itu Rasul mulai hidup bersama Keluarga besarnya Dengan ibu kandungnya Dengan kakeknya Dengan pamannya namun nanti ada keunikan orang-orang yang punya pengaruh besar terhadap kehidupan Muhammad itu satu demi satu dicabut oleh Allah Subhanahu SWT dari kehidupan Rasul apa hikmahnya akan kita lihat lalu yang ketiga ada peristiwa Rasul itu menggembala kambing hikmah apa yang bisa kita petik lalu yang keempat Rasul terlibat dalam bisnis ekspor impor kalau ya sekedar tanah abang kecil Rasul sudah modern-modern ke luar negeri dan kalau waktunya memungkinkan akan kita akhiri dengan dialog, Insya Allah. Kita ambil yang pertama, lorong sejarah. Setiap kali kita bertemu slide ini selalu kita munculkan. Di sini Rasulullah di 63 tahun Rasulullah wafat 40 tahun diangkat menjadi Nabi ataupun Rasul. Usia 53 tahun terjadi peristiwa hijrah Dari Maka ke Madinah Dan terus Ini sudah muncul berkali-kali Di mana posisi kita saat ini kita masih di sini, masih di masa sebelum kenabian. Yang pertama kelahiran dan menyusui sudah kita ambil. Lalu yang terakhir kemarin pembelahan dada kita di sini hidup bersama keluarga Rasulullah SAW. Sebulan yang lalu yang kita ambil ini 0 tahun. Rasul dilahirkan pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah. 0 sampai 4 tahun Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di perkampungan Bani Sa'ad untuk mendapatkan sesuatu. Yang kemarin sudah kita sebutkan paling tidak ada 3 hikmah yang didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikmah fisik, hikmah bahasa dan hikmah psikologis. Kejiwaan kemarin sudah kita ambil. Lalu usia lima tahun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami pembelahan dada. Kenapa? Ada hikmah apa? Kemarin sudah kita bicarakan. Sekarang kita ambil materi yang ketiga yaitu hidup bersama keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekalian. Ini tanpa nih Pak. Tungganya di sini sebelumnya. Tadi lewat, lewat Persipidi rumah. Kau cilak dari situ. Punya rontok satu. Setelah pembelahan dada dialami oleh Muhammad Sallam wa Wasallam, selanjutnya beliau dikembalikan kepada ibu kandungnya yang bernama Amina, tak bagi Siti. Selain kan kita kasih nama ya kan, ibu kandungnya adalah Siti Amina. Siti dari mana? jawab ya kan orang Arab tidak ada yang namanya Siti jadi ketika terjadi pembelahan dada ibu susuannya halimah binti abidzu'aid asa as dia panik informasi dari temannya Muhammad yang masih kecil, Muhammad dibelah dadanya oleh orang ketika dicek Muhammad dalam kondisi sehat walafiat di tengah ketakutan. Jangan-jangan benar. Mana mungkin anak kecil bohong. Tapi kalau dia tidak bohong. Tapi Muhammad masih sehat. Dalam kondisi panik itulah. Daripada Muhammad nanti meninggal dunia. Ketika masih dalam tanggung jawabnya halimah. Maka akhirnya ketika usia lima tahun. Muhammad Alaihi Wasallam dikembalikan kepada ibu kandungnya. Yang bernama Aminah. Kemudian. Dan ketika usia Muhammad SAW genap enam tahun Ibunya Aminah meninggal dunia Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib Dari sini kita tahu paling tidak Rasulullah SAW Sebelum ibunya wafat meninggal dunia Sempat hidup bersama ibu kandungnya satu tahun Ya lumayanlah Kasih sayang seorang ibu kandung Pernah ia rasakan yang 4 tahun sebelumnya jauh dari ibunya karena dipelihara oleh Halimah setahun setahun bersamanya ibu pun meninggal dunia lalu Rasulullah pindah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Mutalib jadi di sini kita lihat sebelum lahir ayahnya bernama Abdullah dibafatkan Karena ayah punya pengaruh yang sangat luar biasa kepada kehidupan anaknya. Dan itulah skenario Allah. Itulah takdir Allah. Setelah ayah tidak ada, yang punya pengaruh berikutnya adalah ibu. Tapi ibu tidak diwafatkan terlebih dahulu. Tetap bertahan hidup. Tapi Muhammad dijauhkan dari pengaruh ibunya. Di perkampungan Bani Saad, Dan kemarin dia mendapatkan paling tidak tiga hikmah. itu. Setelah itu balik lagi bersama ibu kandungnya setahun dan ibu ini pun tidak berumur panjang. Setelah setahun bersama Muhammad, Amina pun wafat dan Rasul pindah kepada kakeknya Abdul Muthalib. Siapa dia? Jemaah ya sekalian, Abdul Muthalib adalah salah satu pemimpin Quraisy yang sering memimpin rapat-rapat besar dalam Darun Nadwa. Darun Nadwa ini kalau di Indonesia itu mirip gedung DPR-MPR Tempat pertemuannya para pemimpin-pemimpin Ngumpul, membicarakan kondisi masyarakatnya Membicarakan permasalahan masyarakatnya Itu di situ, darunat 2 DPR-MPR Dan Abdul Muttalib ini adalah salah satu pemimpin yang paling punya pengaruh besar Sehingga dia, Abdul Muttalib Ketika memimpin rapat-rapat besar tadi Selalu membawa Muhammad Cucunya Yang usianya berapa tahun? 6 tahun Jadi anak kecil itu yang namanya Muhammad 6 tahun Sudah mondar-mandir Ke gedung DPR-MPR Untuk ikut meliput bagaimana Rapat-rapat besar gedung itu Dan pimpinannya adalah Abdul Muttalli Jadi Sejak usia enam tahun Beliau sudah terbiasa hidup dalam lingkungan politik tingkat tinggi Dan setiap kali Ini yang menarik perhatian kita Kakeknya Abdul Muttalib Setiap kali para pemimpin Quresh yang lain Mengkritik Abdul Muttalib Karena dia selalu membawa anak kecil Dalam memimpin rapat besar tadi Jadi banyak yang protes Abdul Muttalib gimana sih Kita rapat penting Rapat antar fraksi Rapat antar kobila anda selalu membawa anak kecil Yang namanya Muhammad itu Jadi banyak kritikan masuk kepada Abdul Muttalib Dan ketika kritikan itu datang Abdul Muttalib selalu mengatakan Ketahuilah I'lamu Inna lihadat tifli Lashakna Ketahuilah bahawa Anak kecil ini kelak akan memiliki urusan besar jadi sang kakek yang bernama Abdul Muttalib Seakan-akan sudah punya feeling Anak ini Kala akan menjadi pemimpin Anak ini kala akan memiliki urusan besar Dan itu dikatakan oleh kakeknya ketika usianya kurang lebih 6 tahun Feeling seorang kakek Dan kebiasaan ini berlangsung kurang lebih 2 tahun Jadi usia 6 Masuk ke 7 nanti pada usianya Muhammad itu masuk 8 tahun kakeknya Abdul Muttalib wafat berarti selama 2 tahun Rasul selalu meliput peristiwa-peristiwa penting yang ada di Daruna 2 gedung DPR, FPR nya Quraisy ini kalau kuliah berapa tahun ini Pak? 2 tahun, berapa semester ini? 4 semester di 2 fakultas Politik Dan itulah situasi yang dialami oleh Muhammad selama dua tahun bersama kakeknya Dua tahun Masih hidup bersama keluarganya Menghidup usia-usia delapan tahun Kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia Dua tahun Mendapatkan pendidikan politik tingkat tinggi Lalu beliau Muhammad itu ikut pamannya yang bernama Abu Talib kalau kakeknya namanya Abdul Muthalib, nah pamannya ini Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah salah satu saudara ayahnya yang beranak banyak tapi berpenghasilan yang relatif pas-pasan. Ayahnya Muhammad namanya, siapa tadi? Abdullah. Punya saudara laki-laki Abu Thalib. Maka dia salah satu paman. Siapa lagi pahamnya Rasulullah? Abu Toled sudah militer Hamzah nanti akan menjadi panglima perang kan jenderal bintang tujuh musuh dengar namanya pusing gitu. Hamzah, militer orang oh. yang kumberan dan kuat siapa lagi? Abbas Abbas ini adalah paman yang kaya raya bisnismen berpenghasilan besar dan dia waktu itu adalah rentanir pertama kali yang disodok oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Karena dia pembisnis kaya, dia pun main riba, bisnis rentenir. Dan nanti ketika ayat riba turut, yang pertama kali diingatkan Rasul agar tidak terlibat dalam masalah bisnis ribawi adalah pamannya, Abbas. Lalu salah satunya adalah Abu Talib. Pertanyaannya adalah, kenapa yang dipilih oleh sejarah dan dia mendidik Muhammad, kenapa tidak Hamzah? Kenapa tidak Abbas? Tapi yang terpilih adalah Abu Talib. Salah satu paman yang anaknya banyak tapi dari segi ekonomi pas-pasan. Kenapa tidak Abbas yang kaya raya? Kenapa tidak Hamzah yang gagah perkasa tadi? Tapi kenapa Abu Talib? Kira-kira apa? Apa sebenarnya maksudnya itu ya? Kenapa enggak pilih paman yang kaya, yang terkenal seperti Hamzah, tapi Abu Thalib? Anaknya banyak, ekonominya pas-pasan. Dan itulah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk Muhammad. Sehingga untuk meringankan beban ekonomi pamannya yang anaknya banyak tapi dari segi ekonominya pas-pasan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut bekerja. Dan pekerjaan pertama kali yang beliau lakukan adalah Menggembala kambing Dan dari profesi menggembala kambing itu Muhammad SAW mendapatkan gaji setiap bulannya Karena kambing yang dipelihara ini bukan kambing pamannya Tapi kambingnya orang-orang atau penduduk kota Makkah Jumlahnya tidak terhitung Dan dari profesi itu Rasul mendapatkan gaji setiap bulannya 8 tahun sudah berpenghasilan. Jadi anak sekecil itu berkelahi dengan waktu ya kan? demi satu impian yang terus ganggu Bayinya ini penggemarnya cuma <tuh> palsu semua. Ya. Dan dengan cara seperti inilah Muhammad tumbuh menjadi anak yang mandiri sejak usia dini. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kehidupan Yang penuh perjuangan ini Bahkan Bahkan nanti ketika Rasul sudah menjadi seorang Nabi, seorang Rasul Lalu Di saat ada waktu berbicara dengan para sahabat Rasul masih ingat masa lalunya sambil mengatakan bahwasanya tak seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini kecuali orang, orang itu dulu pernah berprofesi sebagai penggembala kami <tuh> ma min Nabi ba'atallahu ila hadhal ardi illa wakabkana rahiyal hunam tak seorang pun Nabi yang dikirim oleh Allah ke muka bumi ini kecuali orang itu pernah menjadi penggembala khabih. Saya juga pernah menjadi penggembala kambing dulu, cuma pintu kenabian sudah ditutup, ya kan? Jadi tidak ada lagi peluang menjadi nabi. Jadi kita cek, mulai dari zaman Adam, Alisalam, terus Nabi Musa, Nabi Isa. maka menjadi penggembala kambing yang tersesat, ya kan? Katanya, sampai Muhammad para nabi itu pernah menjadi penggembala kambing berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini ada yang pernah menjadi penggembala kambing? malu ya? bisa kira-kira hikmahnya apa dari profesi menggembala kambing ini sehingga setiap nabi yang dikirim oleh Allah sebelum dia menjadi nabi harus ikut pelatihan menggembala kambing, kira-kira hikmahnya apa? Halo, orang desa. Angka kira-kira himanya ini, huh? supaya latihan kepemimpinan. Huh? Jadi, bukan kelinci percobaan, tapi kambing percobaan. Huh? Supaya menjadi pemimpin. Apalagi kira-kira himanya? Yang jelas. Tak seorang pun Nabi yang dikirim oleh Allah ke muka bunyi Kecuali dia menjadi pengembara kambing Burunya Pelatihan sebagai pemimpin Apalagi nih Kalau pemimpin Tidak bisa mengambil hikmah dari ini Rata-rata dia mengakhiri masa jabatannya dengan cara tragis Dan sejarah nanti menjadi bukti Kita lihat di antara hikmah dari profesi menggembala kambing minimal, tapi masih ada yang lain. Minimal ada dua hikmah yang bisa diambil dari profesi menggembala kambing. Yang pertama adalah mengajari seseorang untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Mungkin di sini ada pakar politik. Dalam ilmu politik dikatakan bahwa masa itu mempunyai pola pikir domba yang gampang diarahkan Jadi antara orang dengan domba itu punya kemiripan dalam pola pikirnya Senyumnya ngaku ya kan Kalau tidak percaya Sekarang kita buktikan Yang punya kambing Yang tidak punya kambing sementara Tidak punya kesempatan untuk bicara Yang punya kambing Kambing kita atau domba ketika kebutuhan sehari-harinya terpenuhi, makanan cukup minuman cukup, apa yang ia lakukan pak? wahai pemilik kambing apa yang mereka lakukan? kambing itu, ketika makanan cukup minuman cukup Hah? masalah yang pertama kawin katanya masalah, kawin, apa lagi? tidur makan kambing itu kan makan dikunyah, dikeluarin lagi itu namanya apa itu? Hmm? nah ini bahasa Perancisnya gayemi ya kan ini bahasa Indonesia susah, gak ada di kamus besar gitu. makan, dikunyah dikeluarin lagi, makan, gayemi gitu. kambing ketika kebutuhannya terpenuhi maka dia akan, ya, kawin tidur, duduk ngobrol di kandangnya sambil Becengkraman dengan anggota keluarganya itulah kambing. Tapi kambing kalau tidak terpenuhi kebutuhannya makanya nanya kurang. Apa yang ia lakukan? Hmm? Peneliti kambing, kalau tidak terpenuhi kebutuhannya apa yang mereka lakukan? Hah? Teriak. Gimana teriakannya? Teriak kan? Turunkan harga. Lalu tandang ditendang keluar dari kandangnya teriak, teriak, dan masa pun seperti itu. Ketika kebutuhan mereka terpenuhi di rumah, apain juga pak ya? Di rumah, nonton televisi, nanti malam ada final lagi mau apa kan? Nah, lah. Tapi ketika kebutuhan tidak terpenuhi, sama, teriak, berontak, melawan. Jadi masa punya pola pikir domba. Dan karena itulah setiap Nabi yang dikirim oleh Allah selalu dulu pernah menjadi penggembala kambing. Dan Rasul pun tidak lepas dari itu. Satu. Jadi Allah mendisin Muhammad untuk menjadi pemimpin. Dan kehidupan sejak kecil mengarah seperti itu. Hidup mandiri. Pamannya ada yang kaya. Tapi takdirnya mendapatkan paman yang Ekonominya pas-pasan, dan dalam situasi seperti itulah kemandirian ada dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Hikmah yang kedua, tadi belum ada yang jawab pak, masih ada waktu pak. Pemimpin manapun kalau tidak memiliki hikmah ini, rata-rata mereka mengakhiri masa jabatannya dengan cara tragis, dan sejarah selalu berulang seperti itu. Apa kira-kira? Hmm? jujur, amanah, ya. Ini menjadi syarat kunci manusia besar. Mengajari seseorang untuk bersikap tawauz, tidak sombong, tidak takabur. Mengajari seseorang bersikap rendah diri, tawauz oleh karenanya kalau kita bicara soal kepemimpinan dalam Islam tidak bisa lepas dengan orang yang namanya Umar ibn al-Khattab. Umar ini kalau kita baca biografinya dia itu ketika batuk pernah dengar batuknya Umar mau dengar Umar ketika batuk disebutkan saya juga belum pernah dengar batuknya tapi ketika disebutkan, ketika Umar itu batuk <tuh> sehingga sana Romawi dan Persi bergetar mereka salah paham ini batuk beneran atau batuk peringatan karena wibawa yang dimiliki orang yang namanya Umar jadi adidaya Romawi dan Persi ketika dengar batuknya Umar <tuh> mereka salah paham ini batuk bengek atau batuk peringatan sama bapak kalau berwibawa di mata anak-anak. Kita sebagai orang tua lah itu. Kalau orang tua itu punya wibawa di mata anak-anak, anak-anak menjelang ujian, tes main-main itu, diberitahu oleh ibunya melawan, enggak dengar. Piring diacak acak buku diacak-acak gitu kan. Lari ke sana kemari. Kemudian bapaknya batuk. <tuh> kalau sang ayah berwibawa, anak langsung berhenti semua. Yang megang piring masih tetap memegang piring berhenti. Kenapa? Takut karena wibawa yang dimiliki oleh ayah Tapi kalau ayahnya orang berwibawa Anaknya main-main, bapaknya batuk Lanjut, ayah bengek bapak. Umar itu orang yang luar biasa Ditakuti oleh lawan Disegani oleh kawan Nah Umar ini Ketika menjadi khalifah setiap kali ada perasaan besar di hatinya, ini belum sombong. Kalau sombong kan takabur. Dilarang. Keras oleh Islam. Tapi Umar disebutkan, ketika muncul dalam dirinya itu sifat azoma, azoma itu ya bangga diri. Belum sampai sombong. Kenapa Umar itu muncul dalam dirinya azoma? Bangga diri. Karena ketika menjadi khalifah, kurang lebih 10 tahun, menjadi khalifah, setiap kali mengirimkan pasukan perang ke negara lain, musuh selalu kalah. Jadi banyak wilayah yang ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wajar dong kalau menjadi pemimpin lalu menang di mana-mana, jaya di mana-mana, muncul dalam dirinya perasaan bangga diri itu. Kayak sekarang kan ketika di segi Indonesia insyaallah juara umum, kemudian bolanya juga insyaallah, kegiyanya penggemar bola semua itu kan. Orang-orang yang terkait kan muncul perasaan azoma, bangga diri sampai di wawancara pun belum ngomong, udah senyum terus gitu kan ada kan? karena itulah azoma tapi Umar menyadari, kalau azoma ini dibiarkan terlalu lama dalam dirinya, lama-lama bisa menjadi sifat takabur dan takabur itu berbahaya oleh karena itu orang yang besar ini yang namanya Umar ini ketika muncul perasaan besar dalam dirinya dia selalu berdiri dari rumahnya berdiri lalu lari masuk ke masjid begitu sampai ke masjid naik di atas mimbar tengok kanan kiri gak ada orang dan di atas mimbar dia ngomong sendiri e'lam ya umar sadar wahai umar innamakunta ro'iyal honam dulu anda hanyalah penggembala kambing orang kampung deso katro setelah itu dia turun, turun dari mimbar dengan cara seperti itulah, dia bisa mengendalikan emosi pribadinya supaya tidak berlebihan menjadi takabur. Kalau sahabat tadi yang lihat, Umar kesurupan apa itu? Lari dari rumah, naik mimbar, ngomong sendiri, turun lagi. Tapi itulah cara mengendalikan diri supaya tidak terlibat dalam sifat takabur. Dan kita lihat bagaimana kebesarannya orang-orang yang pernah menorehkan sejarah dalam Islam. Dalam pertemuan yang pertama pernah kita angkatkan masalah mahar mas kawin. Umar selaku menjadi khalifah ingin mengeluarkan keputusan khalifah. Kalau kita kan punya kepres, keputusan presiden. Kalau khalifah keputusan apa jangan kesingkatannya apa itu? Keputusan presiden, kepres. Keputusan khalifah? Apa apa? Kehol, kayak enak didengarnya ya. Apa itu? Tak salah namanya lah. Umar ingin mengeluarkan sebuah keputusan dalam soal mahar. Karena dalam Islam kan batasan mahar kan ada enggak batasannya? Batasan maksimal apa mahar itu? Hello? Ingatlah dulu waktu kasih mahar berapa, bapa? Hmm? Apa bapak? Sepanjang alat, solat, sajadah. Mau kena Al Quran, Tasbih, ada yang belum Masjid, ya kan? Kan seperangkat alat solat. Jadi kalau nanti akhwat ditanyai, mau minta mahar apa? Seperangkat alat solat. Hati-hati jebakan itu. Kalau dia dalam kurung kan, sajadah mau kena Al Quran, Tasbih, Masjid masuk enggak itu kan? Jadi harus jelas itu nanti. Gitu. Nah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah dia memberikan ketentuan keputusan khalifah soal mahar jadi, batas minimalnya sekian, batas maksimalnya sekian keputusan, supaya nanti ada kesetaraan dalam memberikan mahar ketika Umar itu mengumpulkan seluruh rakyatnya menteri, pembantu khalifah, didatangkan semuanya dengan rakyat, pertemuan dialog langsung terbuka live, diliput oleh seluruh televisi yang ada pada waktu itu Life, ngomong kalau life itu kan berbahaya kan, ada resikonya besar itu. Nah ketika keputusan akan diketok inilah keputusannya Khalifah Soal Mahar, minimalnya sekian, maksimalnya sekian. Tiba-tiba waktu itu dari arah belakang berdiri seorang wanita, nenek-nenek, tua lagi. <tuh> <tuh> ada pak nenek-nenek tapi muda itu. Nenek lampir itu mudah loh itu, kalau dibuka make upnya ya kan. Ini ada wanita, nenek-nenek tua. Interupsi ya Amiral Mokninin. Interupsi. Saya tidak setuju dengan keputusan tuan. Bagaimana mungkin tuan memberikan keputusan batas minimal mahar sekian? Sementara Nabi ada Muhammad, kan belum pernah memberikan batas minimal dalam mahar. Sementara Tuhan Anda Allah. Belum pernah memberikan batas maksimal dalam mahar Lalu Tuan beraninya memberikan minimalnya sekian Maksimalnya sekian dalam mahar Bagaimana ini? Tuh? Dikritik oleh nenek-nenek tua Apa kata umat? Apa sikap umat? Apakah Intelijen? Cari tahu di mana tinggalnya Densus Samania Samania sekarang kan 88 kan? Dulu kan arahkan samannya-samannya. Culik dia nanti malam itu. Tidak. Umar menyadari. Memang Nabi Muhammad Belum pernah memberikan batas minimal dalam mahar. Buktinya kan. Ada seorang laki-laki Disuruh Rasul mencari mahar. Yang sangat sederhana kan? Dikisahkan. Ketika Rasul berbicara dengan para sahabat. Ini penting soal mahar. Supaya akhwatnya nanti juga. Hati-hati kan? -hati ya. Rasul ketika berbicara dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang wanita, disebutkan, wahabat nafsaha seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul. Siap silakan dinikahi itu kalau mau. Tapi Rasul namanya orang kan, ketika cocok ya, memungkinkan dinikahi, kalau tidak cocok ya enggak lah, tidak bisa dipaksakan. Nah Rasul waktu itu tidak selera. Lalu ditawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar mau dengan wanita itu, enggak rasul kuota dalam rumah sudah cukup bawah itu kan umar enggak di rumah lebih galak bawah itu satu demi satu ditawari rasul tidak ada yang mau lalu ada seorang sahabat saya mau ya rasul untuk menikahi dia benar mau mau wanitanya mau mau setelah kita proses siapkan maharnya Kata sahabat tadi oh belum ada rasul cari kalau dia mencari ke rumah dibuka lemari, memang kagak ada dibuka gentong enggak ada, enggak ada apa-apa lalu balik, ya Rasul, enggak ada mahar sudah dicari, sudah tapi enggak ada yang terakhir Rasul mengatakan, iltamis tetap cari mahar walau khutaman minal hadid meskipun berupa cincin yang terbuat dari besi alias baut pasangannya sekrup Kata sahabat tadi, kalau itu mah banyak berjendela Rasul bawa itu kan. Jadi Rasul pernah mengatakan, walau kotaman minal hadid, meskipun maharnya itu adalah cincin dari besi, berapa harganya itu? Cincin dari besi, boceng. Boleh dijadikan mahar. Yang penting dia punya nilai. Jadi batas minimal, Rasul pernah, pernah memberikan batasan minimalnya Dan di dalam Al-Quran, Allah pernah menyebutkan mahar itu disebut kintor Bukan motor Kintor Kintor itu adalah batangan-batangan emas yang belum dicetak Berapa harganya? Tidak termilih Luar biasa besarnya itu Jadi Rasul belum pernah, pernah memberikan batas minimal dalam mahar Dan Allah pun belum pernah memberikan batas maksimal dalam mahar Nah ketika Khalifah Umar tadi beristihad memberikan batasan Dikritik oleh seorang wanita Nenek-nenek tua Tapi apa tanggapan Umar Bukan menyuruh Menculik wanita tadi Tapi dengan tegas dihadapan oleh Banyak orang, diliput langsung live Oleh seluruh stasiun yang ada kan Di atas mimbar Umar mengatakan Sodaqotil mar'ah Wanita tua itu Benar dan bukan hanya sampai situ. Wa'af to'ah Umar. Dan Umar ini salah. Padahal kalau Umar mengatakan wanita itu benar, sudah cukup kan? Tapi semua yakin, Umar ini salah. Keputusan Khalifah di-cancel. Umar mengakui kesalahannya ketika dikritik oleh wanita nenek-nenek tua. Diginya tinggal satu. Satu. Apakah dengan ketawadukan Umar seperti itu Harga dirinya jatuh? Tidak Justru pemimpin besar apabila dia memiliki sifat tawaduk tidak takabur Justru itulah yang akan membuat namanya menjadi semakin terkenal Dan itulah Umar itu Bersihnya membuat lawan ketakutan Ketika Umar itu masuk ganggang sempit untuk melihat kondisi masyarakatnya Disebutkan dalam riwayat Jin-jin jahat takut, mikir-mikir ada apa? Umar mau lewat, karena memang kesalahannya luar biasa. Tetapi kalau kita lewat yang sempit, apa kata Jin? Teman mau lewat, ya kan? Dan itulah Umar bin Khotob. Yang kedua, supaya kita juga bisa belajar, ada seorang imam yang namanya Imam Malik dalam ilmu fikih. Madhab yang empat kan, urutan pertama kan Madhab Abu Hanifa Lalu Imam Malik Lalu Imam Syafi'i Lalu Imam Ahmad Secara urut urutan waktu kelahiran-urutan -kelahiran seperti itu Abu Hanifa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Abu Hanifa orang besar Ketika wafat Yang terbesar adalah Imam Malik, begitu seterusnya Nah Imam Malik ini ketika menjadi Imam yang terkenal itu di sebuah kampung, sebuah desa selama ini penduduk kampung tersebut hanya mengenal namanya Imam Malik tapi belum pernah ketemu langsung dengan Imam Malik kan tidak ada televisi, tidak ada foto, tidak ada internet lah. jadi kampung tersebut hanya mendengar namanya Imam Malik, orang besar orang berwibawa, ilmunya luar biasa itu jadi kampung tersebut itu berandai-andai kapan ya kami bisa bertemu langsung dengan Imam Malik kalau mereka Imam Malik datang, kami akan berkonsultasi bertanya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kampung kami gitu. Suatu saat Allah mentakdirkan Imam Malik tertarik untuk datang kepada kampung tadi. Gitu. Ketemu para penggemarnya kan, lalu datangnya Imam Malik ke sana. Begitu masuk ke kampung tersebut, penduduk desa telah menyiapkan pertanyaan jumlahnya 40. Pertanyaan berat. Kalau pertanyaan ringan kan ulama setempat bisa jawablah itu. Jadi kampung tersebut telah mempersiapkan 40 pertanyaan berat yang akan disodorkan kepada Imam, Ab Imam Malik supaya dijawab. Permasalahan yang berkaitan dengan fikih begitu sampai lalu terjadi dialog antara Imam Malik dengan penduduk kampung tersebut. Jemaah ya sekalian ya. dari 40 pertanyaan yang disodorkan mereka kepada Imam Malik 40 disodorkan. Yang bisa dijawab Imam Malik hanya empat. Yang pertama jawabannya begini Dalilnya ini Yang kedua jawabannya ini Argumentasinya ini Yang ketiga begini Dalilnya ini Yang keempat begini Hujahnya ini Dijawab semuanya Empat dijawab Sisanya berapa? 36 yang 36 ketika ditanya Imam Malik hanya menjawab maaf saya tidak tahu Wallahu a'lam bishawab Allah yang paling tahu. Jadi dia yang dijawabnya 4 yang 36 maaf saya tidak tahu. Siapa yang berkata Imam Malik Imam yang paling besar pada zamannya itu. Apakah dengan ketawa bukannya dia tidak menjawab maaf saya tidak tahu. Menjatuhkan namanya Imam Malik Justru ketawa dukat itulah Yang membuat Imam Malik semakin Terhormat Daripada dia mengeluarkan fatwa Sementara dia tidak tahu Lalu fatwanya salah Lalu diikuti oleh banyak orang Akan menjurmuskan banyak orang Karena Imam Malik pernah mendengarkan hadis dari Rasul Barang siapa yang dimintai fatwa Manistuf fiyah Barang siapa yang dimintai fatwa Tentang sesuatu Sementara dia tidak tahu permasalahan itu Lalu dia menjawab Maaf saya tidak tahu afta Jawaban saya tidak tahu itu sudah merupakan Fatwa Dengan ketawa seperti itulah Imam Malik Dikenal dalam sejarah Imam yang kedua setelah Abu Hanifah dan dia menjadi gurunya Imam Syafi'i. Dan menjadi gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita kan gengsinya lebih dulu kan. Setelah ceramah. Kalau dibuka alat dialog. Tanya jawab. Karena gengsi kalau nanti ditanya. enggak bisa jawab gengsi. Semuanya dijawab. Mau pakai dalil lah. Masih dalilnya saya kira. Gitu kan. Yang penting dijawab. Bahkan ada yang belum menanya sudah tahu jawabannya kan. Masya Allah hebat sekali orang sekarang Dan kebesaran orang-orang seperti itulah Yang justru membuat mereka Dikenang oleh sejarah Dan sejarah selalu membuktikan Kalau ada pemimpin Tidak memiliki sifat tawadu Justru yang muncul ketakaburan Silakan dicek Biasanya orang itu selalu mengakhiri Masa jabatannya dengan cara-cara yang Tadis Dan tidak terhormat Silakan dicek Pemimpin yang tidak memiliki sifat tawadu dan cenderung takabur dalam dia memimpin. Biasanya orang itu mengakhiri masa jabatannya dengan cara tragis dan tidak terhormat. Dan sejarah selalu mencatat itu. Baik pada zaman dahulu atau akhir-akhir ini saja. Apakah di Indonesia atau di Timur Tengah ketika pemimpin tidak tawadu justru takabur mengakhiri masa jabatannya dengan cara yang tidak terburu terjungkal di akhir jabatannya waktu berjalan terus yang terakhir Rasul terlibat dalam bisnis ekspor impor seperti apa pada usia 12 tahun Muhammad mulai ikut berdagang bersama pamannya ke Syria Syria kan luar negeri dari kota Makkah itu ke Syria Kawilayah Syam waktu itu namanya. Jadi orang-orang Kurash -orang itu punya kebiasaan bisnis keluar negeri modern mandiri. Kebiasaan inilah yang pernah disebutkan oleh Allah dalam surat surat apa itu? Yang bunyinya li ilafikuroyshin, ilafihim, rehalatshtai massoib. Surat terliilafik. <tuh> Temanya surat alapiyakunil itu surat Quraisy. Ilaa si Quraisy. Orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan rihlah, bisnis keluar negeri, jalan-jalan. Rihlat -jalan. asyita di musim dingin ke Yaman. Yaman, Yaman itu waktu itu menjadi wilayah jajahannya Persia. Persia. Wa dan ketika musim panas ke Syam, ke Syria. Yang mana Syria itu menjadi pusat perdagangan jajahannya bangsa Romawi waktu itu. Jadi tempat budayanya Romawi versi itu sering dimoder mandiri oleh orang-orang Tures. -orang dan ketika usia 12 tahun Muhammad terlibat dalam bisnis keluar negeri ini. Suatu perjalanan bisnis di mana akhirnya nanti Rasul bertemu dengan seorang pendeta yang mengetahui tentang Injil dan seluk beluk agama Nasrani. Pendeta itu bernama Buhaira atau ada ulama yang menyebutnya Bahira. Jadi sudah mudah-mudahan dia keluar negeri Pada kesempatan ini Pendeta Abu Hayro mengingatkan Abu Talib Yang menjadi penanggung jawabnya Muhammad Agar menjaga keselamatannya Muhammad dari orang-orang Yahudi Karena orang ini, anak ini, Muhammad ini, kata Bahiro Adalah calon Nabi akhir zaman Kalau orang Yahudi tahu Nabi akhir zaman itu orangnya ini Maka orang ini, anak ini akan dicelakakan oleh mereka Kenapa? Orang-orang Yahudi ingin agar Nabi yang terakhir nanti dari kelompok mereka Agar mereka tidak setuju Itu usia 12 tahun Jadi Dalam usia 12 tahun Rasul sudah memiliki Pertama, pengalaman bisnis berskala besar Jadi bisnis sudah mandir-mandir antar negara itu. Kalau dibandingkan Besri Tanah Abang, kecil. Rasul Ghaesaneng Tanah Abang kali itu ya? orang gede, deh. tapi sudah keluar negeri, Syria. Maka nanti pengalamannya di sini luar biasa. Maka nanti begitu Khadijah, salah satu pengusaha besar di Kota Makkah melihat kehebatannya Muhammad, Muhammad langsung didatangkan, langsung menjadi manajer, bukan bukan karyawan, kontrak, tapi langsung manajer banyak salah paham ya. Pengalaman bisnis berskala besar. Yang kedua, Rasul punya pengalaman global. Karena udah mondar-mandir ke luar negeri gitu. Berbeda kalau orang itu hanya uplek-uslek di kampungnya. Seperti katak dalam panci. Tempurung Rasul sudah sekarang kan, nyari gitu. Tapi Rasul punya pengalaman global, nanti akan kelihatan. Yang ketiga, Rasul melek peradaban. Kenapa? Syria pada waktu itu merupakan sub koordinasi peradaban Romawi dan pusat kebudayaan. Di samping Syria adalah kota tua yang di situ di Syria itu Allah mengirimkan para nabi itu di kota Syria. Daud, Sulaiman dan keturunannya itu muncul di komplek tersebut yang namanya Syria. Sham. Sekarang ada Lebanon, ada Yordania, ada wilayah situlah. Para Nabi dikirim oleh Allah Maka mereka maju Dan di tempat itulah yang sering dimudar mandiri oleh Rasul SAW. Sebagai penutup Rasul punya pengalaman global Setelah selesai sebuah peperangan Dalam riwayat Perang Khaybar Setelah selesai Perang Khaybar Rasul Diberi hadiah oleh salah satu gubernur Dikasih makan Disaudirkan Satu nampan kurma Kualitas istimewa kurma diberikan ya Rasulullah, ini makanan buat anda ketika akan makan dilihat dulu, Rasul bertanya dari mana anda mendapatkan kurma ini kata sang gubernur dari kebun sebelah ya Rasulullah atau kata Rasulullah, tidak di kota ini, tidak mungkin tumbuh jenis kurma seperti ini pasti dari tempat yang lain akhirnya dia nganggung benar ya Rasul, ini bukan dari kampung saya, tapi saya dapatkan dari wilayah lain, ya, Rasul sudah tahu dari mana kurma ini tidak mungkin tumbuh di sini? Pengalaman global sudah sering mundur-mundur keluar negeri. Kata sahabat tadi, saya mendapatkan dengan cara barter. Kata sahabat tadi, saya memiliki kurma kualitas biasa dua sok. Ukuran tempo dulu, sok. Sok itu apa? Sok tahu. Itu untuk memudahkan saya punya kurma kualitas biasa 2 kg lalu aku tukar dengan kualitas istimewa seperti ini 1 kg, 1 soh tukar kata Rasulullah jangan anda lakukan lagi transaksi seperti itu riba riba kalau kita belajar di ilmu fikih riba kan ada dua jenis ada riba fadli ada riba nasfiah kalau riba fatli itu barang yang sejenis kita tukar dengan ukuran yang berbeda forma kualitas biasa 2 sok dengan kualitas istimewa 1 sok tukar langsung dilarang, itu riba bapak punya uang 100 ribu waktu di terminal ditukar dengan uang receh-receh yang masih baru baru itu kan kalau kita memberikan 100 ribu dia ngasih recehan untuk pulang kampung nanti nyawar di kampung ngasihnya berapa? kalau kita ngasih 100 ribu apakah dia ngasihnya sama 100 ribu? atau dikurangi? dikurangi kan 90 ribu atau kita memberikan 110 ribu kita dapat recehan dari dia yang bagus-bagus masih baru 100 ribu itu pun riba karena barangnya sejenis kita tukar dengan ukuran yang nilai yang berbeda itu riba riba fateli namanya yang kedua riba nasi'ah Pinjem Begitu jatuh tempo tidak bisa membayar Lalu kena penangguhan Lalu tapi nanti waktu membayarnya harus ada kelebihannya Karena jatuh tempo lalu kita memberikan tambahan lebih Itulah riba nasi'ah Dan dua-duanya itu riba dilarang oleh Islam Fadli dan nasi'ah Nanti kalau punya anak kembar Siapa namanya? Muhammad Fadli Satunya Siti Nasi'ah Bapaknya siapa namanya? Riba Dengan mentang-mentang bahasa Arab ya Perang sakit seperti itu dilarang Maka ibu-ibu kalau punya Beras kualitas biasa IR 2 kilo, Kalau ditukar dengan rojolele Yang kualitas istimewa 1 kilo, langsung itu riba tidak boleh Caranya bagaimana? Kata Rasul silakan anda jual yang Kualitas biasa 2 so tadi jual dulu Begitu dapat uang silakan digunakan untuk membeli kualitas yang istimewa satu-satu tadi meskipun mungkin harganya sama tapi yang barter langsung itu riba dilarang tapi yang melalui proses jual-beli itu diizinkan oleh Islam dari cerita tadi Rasul itu punya pengalaman global dan melek peradaban dan itulah calon pemimpin yang dikhawatirkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu Abu Talib diperingatkan oleh Wahyirah Agar menjaga Muhammad Dari gangguan orang-orang Yahudi Nah sejak itu akhirnya Muhammad tidak diajak lagi oleh Abu Talib, bisnis keluar negeri Tapi tetap tinggal di kota Makkah Untuk melanjutkan Pekerjaan lamanya yaitu Menjadi Direktur umum PT ASDOM Asuransi Domba, tadi kan Kan Rasul mendapatkan gaji dari profesi tadi. Bertahun-tahun Rasul menggembala kambing, kambingnya para penduduk, dan itulah yang menjadi bisnis Rasul selanjutnya. Kupas-kupas buah manggis, puas, enggak puas waktunya habis. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari kehidupan Rasul itu, dan sebisa mungkin kita bisa mengambil hikmah. Kita kopi lalu kita paste dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita merasa terlambat, anak kita belum terlambat, cucu kita juga belum terlambat, dan itulah pesan Allah ketika dalam ayat telah ada dalam diri Rasul model hasana, sesuatu hasana yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Mungkin ada tambahan atau masukan? Dipersilakan Pak sebelum kita tutup. Abahnya, silakan. Pertama, kita di Indonesia banyak yang salah paham dalam membedakan antara nabi dan rasul. Bedanya apa nabi dan rasul itu? Itu dulu. Sebelum kita bicara jumlahnya. Apa perbedaan antara nabi dengan rasul? Halo. Nabi untuk diri sendiri, rasul untuk umatnya. Egois kalau begitu nabi ya. Itu definisi yang egois. Di buku-buku kita kan disebutkan dulu, nabi adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah, orang pilihan kan? Lalu diberi wahyu untuk diri sendiri. Eh, Egois benar Nabi ya Laki-laki dipilih oleh Allah Diberi wahyu untuk diri sendiri pelit. Sementara definisi Rasul Yang selama ini sampai kepada kita laki-laki Berarti tidak ada Nabi Orang Rasul perempuan kan Laki-laki dipilih oleh Allah Orang pilihan yang memilih Allah Diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya Itu yang selama ini sampai kepada kita Maaf itu definisi Bahasa kasarnya salah Bahasa lembutnya tidak benar Bahasa lembutnya kurang tepat Nabi dan Rasul tugasnya sama Definisinya pun sama Seorang laki-laki Dipilih oleh Allah Diberi wahyu Untuk dirinya Dan untuk umatnya semuanya Maka semua Nabi bergerak berdakwah untuk umatnya Yang membedakan satu ladang dakwanya nabi itu kemaksiatan biasa. Tapi ladang dakwanya rasul selain kemaksiatan biasa dan kemaksiatan luar biasa. Yang luar biasa itulah yang kita sebut dengan kemusyrikan. Jadi kalau nabi itu untuk da dirinya dan dakwah umatnya, tadi kan kemaksiatannya kan zina, membunuh orang lain, mengurangi timbangan gitu. Itu Nabi Tapi kalau Rasul Selain kemaksiatan Nabi Kemaksiatan tadi ada tambahan lagi Yaitu kemaksiatan yang namanya kemusyrikan Dan itu berat Makanya Allah marah ketika bicara soal kemusyrikan itu. Itulah yang membedakan Antara Nabi dengan Rasul Dan berapa jumlahnya Baik Nabi ataupun Rasul Tidak ada yang tahu Berapa jumlahnya Tidak ada yang tahu Jumlahnya tidak terbatas kenapa? karena dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan sebagian Rasul dan Nabi, ada yang aku ceritakan kepadamu ya Muhammad dan ada yang tidak aku ceritakan kepadamu yang diceritakan diketahui jumlahnya, dari Adam sampai Muhammad, yang namanya kita sebutkan ada berapa itu? namanya kita kenal Rasul, 25 Adapun yang lainnya masih banyak, tapi Allah tidak menceritakan kepada Rasul Maka jumlah Nabi atau Rasul tidak ada yang tahu Yang sudah kita ketahui 25 Tapi yang tidak kita ketahui banyak Lalu ada yang mengatakan jumlahnya kira-kira sekian ribu Sekian ribu itu hanya istiah dan perkiraan Tapi validasinya siapapun tidak ada yang tahu Sebagai bukti Sebagai penutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kepegal sedikit Settingnya Pak ya, Surat An-Nisa ayat 164 Allah mengatakan Ba'duhum man nafsus Man nafsus alaik wa ba'duhum Ba'dhum mannaqsushum 'alayk dan di antara rasul-rasul itu ada yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu ya Muhammad. Berarti ada sebagian nabi yang diceritakan oleh Allah kepada rasul min sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alayk terpotong. Dan sebagian yang lain belum aku ceritakan kepadamu. Dari surat An-Nisa ayat 164 ini Para ulama mengatakan jumlah Nabi Jumlah Rasul apalagi Nabi gitu. Tidak ada yang tahu jumlah persisnya Yang kita ketahui berdasarkan dari Rasul 25 Itulah yang layak kita ketahui Adapun yang lainnya yang belum kita ketahui Kita tidak boleh membatasinya Maka nanti jangan kaget orang seperti Luqman yang pernah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagian orang ada yang mengatakan dia Nabi tapi sebagian ada yang mengatakan tidak yaitu. jadi jumlah tidak ada yang tahu dan sebagai penutup juga yang tadi Nabi dengan Rasul itu sama tugasnya mendakwai diri sendiri keluarga dan masyarakatnya yang membedakan hanya satu Nabi tidak bersentuhan dengan wilayah kemusyrikan, adekun Rasul bersentuhan dengan wilayah kemusyrikan kalau ada nabi hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk umatnya, egois. Jangankan nabi, kita saja disuruh berdakwah kan? Belihu anni walau ayat. Sampaikan daripuku, meskipun hanya satu ayat. Manroa mengkumungkaran fal yogir hubiadi. Apabila salah satu diantara kalian melihat kemungkaran, dalam orang itu merubah kemungkaran dengan tangannya. Kita bukan nabi disuruh untuk berdakwah. Amar Ma'ruf naiy mungkar. Eh, ada seorang nabi. Dipilih oleh Allah Diberi wahyu untuk diri Sendiri egois. Dan itu definisi yang kurang tepat Wallahu ala bi Mudah-mudahan hmm? Kenapa? Nabi Dikirimkan oleh Allah Di wilayah-wilayah yang -wilayah dikehendaki oleh Allah Hanya saja Berdasarkan sejarah Tempat yang paling banyak Allah mendatangkan Nabi adalah wilayah Syam, Syam yang sekarang di situ ada Syria, Lebanon, kemudian mana lagi Yordania, wilayah-wilayah situ, Palestina, Mesir, seperti Yusuf di Mesir kan di wilayah-wilayah itulah dan disitulah wilayah memang pertama kali muncul terkenal karena Allah mengirimkan orang-orang terkenal juga di wilayah situ, Daud. Sulaiman, kekuasaannya tidak terbatas Paling besar sepanjang sejarah itu Itu pun di wilayah itu. Kalau di Indonesia layak Mungkin dikirimin Nabi ya Bahasanya pakai bahasa Jawa kali itu Tapi karena belum layak, maka tidak dikirimkan Seorang Nabi dari Jawa Wallahu a'lam terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.